Assalamualaikum sederlun, berita pagi edisi hari ini Kamis 16 Agustus 2018 dibacakan Ardian Syah Ada wabah flu burung unggas Malaysia dilarang masuk ke Indonesia Mendagri belum terima surat pengunduran diri Sandiaga Uno KPK periksa 14 saksi, PLT Gubernur Aceh dan Darwati ikut diperiksa Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Seram BFM Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lokus Mame, Radio Loser 94,6 FM Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takyengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambia FM. Sudarlun Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian menginstruksikan pelarangan impor unggas Dan produk unggah segar asal Malaysia Hal ini tidak terlepas dari wabah haiklai patogenik avian influenza atau flu burung yang melanda negeri jiran tersebut Wabah flu burung di Malaysia tersebut terkonfirmasi dalam Immediate Notification World Animal Health Information System atau Wahis Office International Des Episotis atau OII Dengan serotipe H5N1 Kepala Barantan Banun Harpini dalam keterangan tertulisnya mengatakan pelarangan atau penolakan terhadap pemasukan unggas dan produk unggas segar atau yang belum diolah dari Malaysia dilakukan setelah 9 Agustus 2018. Sementara untuk produk unggas segar yang diproduksi di unit usaha pada 27 Juli 2018 atau sebelumnya diizinkan pemasukannya. Banun juga kemudian menginstruksikan seluruh jajaran petugas karantina melakukan tindakan karantina lebih intensif atau maksimum security dan segera melakukan tindakan pemusnahan jika ditemukan indikasi positif HPAI terhadap pemasukan unggas dan produk unggas segar dari Malaysia antara tanggal 27 Juli hingga 8 Agustus 2018. Sudah telun pemeriksaan para saksi kasus dugaan suap dan otonomi khusus Aceh atau DOKA 2018 masih berlanjut. Kemarin hari ketiga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa para saksi untuk tersangka gubernur nonaktif Irwan di Yusuf. Pemeriksaan dimulai sejak Senin dengan total saksi yang dimintai keterangan 16 orang. Dilanjutkan pada hari kedua Selasa di mana KPK memeriksa 13 saksi. Pemeriksaan pun berlanjut hingga Rabu kemarin. Ada pun total saksi yang diperiksa sebanyak 14 orang. Febri juru bicara KPK, mengatakan dari 14 saksi yang diperiksa untuk tersangka Irwandi Yusuf, ternyata salah satunya adalah pelaksana tugas Gubernur Aceh, Novair Diansyah. Selain itu juga ada nama istri Irwandi Yusuf, Darwati Agani. KPK juga memeriksa Kadis Pengairan, PLT Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, dan mantan Inspektur Kadis PUPR, Ajudan Bupati, dan pihak swasta. Jarlun Menteri Dalam Negeri Cahayokumolo mengaku belum menerima surat pengunduran diri Sandiaga Uno dari jabatan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Namun ia tidak mengambil pusing hal tersebut karena KPU masih belum mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden. Walau demikian mantan sekretaris jenderal PDIP itu mengaku mendengar bahwa DPRD DKI Jakarta telah menerima pengunduran diri Sandi. Setelah dari DPRD, surat tersebut akan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kemendagri. Kemendagri kemudian akan meneruskannya kepada Presiden. Setelah itu Presiden akan mengeluarkan keputusan Presiden atau kepres soal siapa yang akan menggantikan Sandi di posisi Wakil Gubernur DKI. Darulun peringatan 13 tahun damai Aci antara RI dan GAM berlangsung hikmat di pelataran Masjid Raya Baitur Rahman.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 Namun insiden ini tidak mengganggu jalannya acara. Acara seremonial itu tetap berlangsung seperti biasa. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. FM. Sudah lun 100-an masyarakat Desa Gelanggang Gajah, Kecamatan Kuala Bate Aceh Barat Daya mendatangi kantor DPRK Abdia. Kedatangan mereka untuk meminta pemerintah agar melakukan upaya banding terhadap putusan PTUN yang memenangkan mantan gesi setempat. Dalam putusan itu majelis hakim memenangkan Iskandar selaku penggugat tentang pencopotan dirinya yang dilakukan oleh Pemkap beberapa waktu lalu. Putusan itu dinilai tidak berpihak pada masyarakat dan menolak Iskandar kembali memimpin desa gelanggang gajah. Seratusan masyarakat yang datang ke gedung DPRK itu selain berorasi, mereka juga menyampaikan aspirasinya dengan membawa kertas kartun. Aksi dimulai pukul 10.45 waktu Indonesia Barat mendapat pengalaman ketat dari Waka Polres Abdiya, Kompol Jadmiko SH, dan puluhan personil kepolisian serta Sarpol PP. Gartlun Okno anggota DPRK Agara dari PDI Perjuangan berinisial TG dan dua warga lainnya masing-masing AM dan JN,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 piaknya telah memperjuangkan di Dewan Anggaran untuk eksekusi cambuk terhadap terhukum pelanggar Kanun syariat Islam di Aceh. Sudarlun PLT Gesi Bumi Sari, Kecamatan Betung, Kabupaten Nagan Raya, Ambirin Rais pada Senin sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dilaporkan dikeroyok oleh 5 orang warga saat tidak menghadiri rapat perayaan HUD RI di desa setempat.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 Bantuan berupa uang tunai ditransfer melalui bank, sedangkan pakaian layak pakai dikirim melalui kantor pos. Ahmad Nasir, Ketua BM Staisar, mengatakan donasi dikumpulkan dari masyarakat di seputaran Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil. Korleb, IPSK, Hamzah, Alfansuri merincikan jumlah bantuan yang dikirim berupa uang tunai Rp6.150.000.